kita dengarkan apa kata ustaz kita dengarkan apa kata ustaz apa kata ustaz siapa orang yang ternyata dengan harta yang sedikit enggak merasa cukup sekalipun dikasih banyak tetap dia seperti orang meralat enggak akan cukup-cukup dia Demikian juga siapa orang dikasi ilmu yang sedikit tidak bisa memanfaatkan maka dari ilmu yang banyak lebih jauh lagi untuk bisa manfaat. Dikit aja ilmunya enggak bisa manfaat, apalagi banyak. Karena itu yang pertama harta itu kalau diterima dengan senang hati bahagia hati dalam arti Rizki Allah yang ia terima tadi itu ia betul-betul syukuri maka sedikit itu akan membuat bahagia tapi kalau udah sedikit dia enggak mau ini aja dari dulu tetap aja 10 ribu, 20 ribu dikasih 1 juta pun dia gak akan ngerasa kaya. Dikasih 1 miliar pun dia tetap menjadi melarat. Kenapa? Karena dia tomak. Tapi kalau udah dia, alhamdulillah. Dapat uang 10 ribu syukur, alhamdulillah masih bisa sarapan. Masih bisa makan siang, sekalipun ikan tempe, sekalipun mendol orang ini sudah jadi kaya seketika itu juga. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina bikathratil ardi, inmal ghina ghinan nafsi." Bukanlah kekayaan itu karena hartanya berlimpah, kekayaan itu adalah kalau hatinya kaya.